Dera bisnis, dalam kehidupan kita di perusahaan, sering yang terjadi itu bukan karena kurangnya peraturan atau lemahnya peraturan yang kita tentukan. Tetapi biasanya adalah kurangnya kemauan untuk menerapkan peraturan yang sudah ada. Saya sering melihat kejadian di mana-mana terutama ketika terjadi korupsi. gitu ya. Katanya di departemen ini korupsinya besar-besaran, jual barang susah, semua main korupsi. Tetapi kalau Anda lihat, sebetulnya peraturannya itu sudah bagus ya. Cara memasukkan tender, harus ada pembanding, semua harus hadir, dilakukan briefing, dilakukan komparasi. Peraturannya sendiri sudah baik, cuma pelaksanaannya yang kadang-kadang masih kedodoran. Kalau saya lihat ya, jalan itu kadang-kadang cepat sekali rusak. ya cepat jalan-jalan itu jadi rusak. Karena apa? Karena mobil memakai muatan yang berlebih. Apakah tidak ada aturannya? Ada, jembatan timbang itu banyak gitu ya. Apalagi Anda lihat mobil di jalan itu kadang-kadang asapnya sudah hitam begitu. Saya kemarin di belakangnya mobil yang mengeluarkan asap hitam jengkel betul ya. Masuk ke dalam mobil baunya tidak enak. Saya pikir apa tidak ada peraturannya untuk melarang mobil itu kalau dia mengeluarkan asap besar. Ternyata ada peraturan itu. Cuma penerapannya yang kurang baik. Tidak amannya transportasi publik yang kali-kali ini banyak sekali didengungkan ya. Lalu apakah tidak ada peraturannya? Ada, peraturan kita sudah banyak. Ya. Cuma apakah kita melaksanakan peraturan itu atau tidak? Ini yang menjadi hambatan kita. Jadi kejujuran orang kita untuk mau melaksanakan aturan yang telah ada, melakukan tindakan atau action terhadap apa yang sudah ditentukan, dan melakukan sebuah sistem kontrol yang baik, ini tentu akan membuat banyak hal menjadi lebih baik. Baik itu untuk keselamatan publik, untuk jalan yang sempat rusak, ataupun untuk asap tebal di mobil, ataupun untuk perusahaan Anda. Jadi peraturan untuk Anda lihat di perusahaan-perusahaan Anda, apakah anak itu tidak boleh e, bolos ya, ataukah pulangnya tidak boleh terlalu pagi, atau semua aturan itu sering sudah ada. Cuma pelaksanaannya yang sering kurang baik. Jadi kalau kita mau memperbaiki perusahaan kita, kehidupan kita, ataupun ekonomi kita, sebenarnya bukan menambahi peraturan yang baru, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ada Mitra bisnis, saya Tanah Disantuso dengan Bisnis Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantuso.com Terima kasih, sukses untuk Anda